Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan nama Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil Dan berbuat kebajikan Memberi kepada kerabat Dan Allah melarang dari perbuatan keji Kemungkaran Dan permusuhan dia memberi pengajaran kepada kamu Agar kamu dapat mengambil pelajaran Dan tepatilah perjanjian dengan Allah Apabila kamu berjanji Dan janganlah kamu membatalkan Sumpah-sumpahmu itu Sesudah meneguhkannya Sedang kamu telah menjadikan Allah Sebagai saksimu Terhadap sumpah-sumpah itu Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan Yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat Menjadi cerai berai kembali Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu Sebagai alat penyup diantaramu Disebabkan adanya suatu golongan Yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah menzahirahu al-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Maha setilah Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini hari Selasa 13 Januari 2009 atau bertepatan pada tanggal 16 Muharram 1430 Hijriah. Apa kabar anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Walaupun di luar studio nampaknya sedang hujan besar Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan slot subuh ini Kita kembali dapat melaksanakan apa-apa saja yang menyangkut dengan aktivitas kita pada kesempatan hari ini Dan tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah Apakah itu banjir di beberapa daerah atau mungkin tanah longsor juga Atau mungkin yang saat ini menimpa saudara-saudara kita yang sedang uh, mengalami musibah tenggelamnya sebuah kapal mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah tersebut amin ya rabbal alamin ya, ya. pemirsa kami hadir kembali tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan hikmah fajr terlebih sihru beli Indonesia dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berbincang tentang demokrasi dalam sudut pandangan Islam karena kita tahu di dalam beberapa bulan ke depan masyarakat Indonesia segera akan memilih wakil-wakilnya untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat guna mewakili aspirasinya. Bendera sudah terpasang, foto-foto calon bak sudah sudah terpampang di mana-mana. Nah yang dimaksudkan oleh itu semua apakah kita nanti akan memilih wakil rakyat kita apakah itu yang dimaksud dengan demokrasi dari sudut pandangan Islam untuk itulah pada kesempatan kesempatan bagi hari ini kami mengajak Anda untuk berdiskusi dan berbincang tentang demokrasi dalam pandangan Islam bersama seorang narasumber yang sudah hadir bersama saya yaitu Profesor Dr. Haji Dedi Ismatullah SH MH Beliau adalah salah seorang guru besar kita yang saya yakin anda semua sudah mengenalnya Assalamualaikum Pak Profesor Assalamualaikumussalam Apa kabar pagi ini? Baik Semua sehat ya? Alhamdulillah <laughs> Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah Amin Terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini Iya. Yeah. Dan pemirsa, sebagaimana biasa kami tidak saja berdua Kesempatan pagi hari ini kita kehadiran tamu dari Majelis Taklim Yayasan Anakul Sahibul Alam Dari Tambun, Bekasi Assalamualaikum Assalamualaikumussalam apa kabar bapak ibu? baik semua sehat ya bu? sehat. Amin. Tidak kedinginan tadi di jalan bu? karena hujan? hahaha. <laughs> mudah-mudahan tidak ya bu ya. dan pemirsa pada sesi berikutnya nanti kami juga mengenang anda untuk berpartisipasi di acara ini silahkan di 5743476 bagi anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi anda yang berada di wilayah di luar Jakarta. dan kami mohon dengan sangat Agar tema maupun tanggapan yang anda sampaikan nanti Berkenaan dengan tema yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari ini Yaitu tentang demokrasi dalam pandangan Islam Baik Pak Profesor Berbicara tentang demokrasi Sebagian besar kita, mungkin termasuk saya Mengasumsikan yaitu ketika pemilu Nah, mohon diberikan sebuah ruang lingkup dulu Seperti apa sih pengertian demokrasi terlebih nanti dari sudut pandangan ajaran agama kita Silakan, Pak Ya yeah. Uh, demokrasi itu pada mana etimologinya bahasanya ya uh -huh. itu adalah demos dan kratos dari bahasa Latin yeah. yang mempunyai arti bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Uh -huh. Nah ketika kita berbicara tentang kekuasaan ada di tangan rakyat secara etimologi yeah. maka berbedalah implementasi pelaksanaan demokrasi itu di berbagai negara. Uh -huh. Cina pun mengaku demokrasi. Indonesia mengaku demokrasi Amerika sebagai negara kampung demokrasi yeah. Hampir seluruh negara dunia tidak mau tidak mengaku demokrasi mm. Inggris juga demokrasi Walaupun sistemnya kerajaan mm. Jadi di mana itu? Uh, jadi intinya adalah bagaimana rakyat melaksanakan kehendaknya mm. Sebab negara itu bukan punya penguasa Betul. Negara itu punya rakyat Nah dalam rangka menjabarkan negara itu punya rakyat ya. Itu dijabarkan oleh undang-undang dasarnya hmm. Di kita yang disebut dengan undang-undang dasar 45 Yaitu pada uh, pasal 1 ayat 3 Apa Yang di situ disebut kedaulatan rakyat hmm. Kedaulatan rakyat itu adalah merupakan uh, Sebuah hal yang sangat tinggi hmm. Kedaulatan itu Kekuasaan yang mutlak ya. Nah ketika tadi ada pemilu Maka kekuasaan itu dipindahkan prosesnya jadi jadi apa namanya dengan teori mandat. Kita memberikan mandat kepada orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif. Mm -hmm. Yaitu pada bulan April. Betul. Dan bulan berikutnya kita juga akan menunjuk mandat yeah. kepada lembaga uh, eksekutif. Yaitu kita mengadakan pemilihan presiden. Yes, yes. Nah ini yang dimaksud uh, demokrasi, demokrasi secara ya. sempit ya. Mm -hmm. Nah yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan demokrasi itu adalah... Tradisi-tradisi Dimulai dari anak sekolah SD yang paling Kecil apa misalkan? misalkan Guru itu tidak otoriter hmm. Jadi ke, bagaimana dia uh, Misalkan Si murid itu supaya pandai Itu diberikan kebebasan bertanya dan berbicara hmm. Itu dimulai dari SD Ajaran Islam itu yeah. Dari Sanawiyah, dari SMP, SMA Nah, apalagi di tingkat perguruan tinggi sudah tidak ada lagi itu ya. ya. Jadi itu sudah mutlak. Kemudian demokrasi diterapkan di keluarga. Jadi tidak boleh di keluarga pun ada yang otoriter. Hmm. Suami misalkan itu dia harus mendengar suara anak dan istrinya. Ya. Itu yang maksud dengan demokrasi. Walaupun suami sebagai kepala rumah walaupun kepala rumah tangga hmm. tapi tidak boleh mengambil Keputusan itu diambil dengan sendirinya ya. Dia harus mendengar anaknya, istrinya uh -huh. Nah inilah yang dimaksud dengan uh, Suasana kedaulatan musyawarah ya. Kalau kita letakkan di dalam ajaran Islam Memang ada berbagai pendapat uh -huh. Tapi ada yang mengatakan bahwa Wasyawir kumpil amri Bahwa aku harus bermusyawarah dalam setiap urusan Nah ini menunjukkan bahwa Musyawarah itu adalah demokrasi dalam Islam Yang kita sebut dengan demokrasi syuroh Pemilihannya itu di dalam ajaran Islam harus orang-orang yang mustahid Orang-orang yang sudah bisa berpendapat hmm. Jadi kualifikasinya itu dia harus menguasai kepada hukum syariat, hmm. Menguasai Quran, menguasai ilmu sosial, ketatanegaraan dan segala macam Barulah dia dianggap boleh melakukan yang disebut dengan berpendapat Tidak boleh berpendapat sembarangan. <laughs> bukan pendapat lagi itu namanya Oh ya? bukan pendapat <laughs> itu ya Tanpa argumentasi gitu ya. uh -huh. Ketika kita bicara tentang Islam ya. Islam itu kan Aslama yuslumu islaman, Agama yang menyelamatkan uh -huh. Jadi Islam itu adalah agama yang damai Yang universal Kalau kita berbicara tentang Islam Selalu dalam pendapat orang Islam di Indonesia itu ibadah uh -huh gitu ya padahal di situ ada pikir muamalah jadi yang terkait dengan sistem kehidupan manusia dan sekarang dikagumi luar biasa contohnya gini ekonomi syariah ini sekarang menjadi jamaah dunia ya. malah di negara-negara Yahudi orang lebih laris pada ekonomi syariah uh -huh. karena dia memberikan keadilan yaitu konsep mudoroba dan musaroka uh -huh. orang yang meminjam itu bukan diperas ya. berbeda dengan ekonomi kapitalis jadi kalau orang meminjam itu dibiarkan saja, tidak dibina. Nanti akhirnya kan rumahnya nanti diambil. Ditarik ya? Ditarik jadi masalah bangsa kita. <laughs> yeah. Kedua, Al-Aqam Ad-Dusturia. Apa itu? Dia pun berbicara tentang konsep ketatanegaraan Islam. Hmm. Bagaimana ketatanegaraan Islam yang sangat tinggi. Hmm. Kemudian dia juga berbicara Akamul Merofa'ah, hukum-hukum yang terkait dengan acara perdatanya, ah kamu jina ya jinayah, hukum pidananya, mm -hmm. jadi hukum perdata, hukum pidana itu seluruhnya hukum tata negara, mm -hmm. hukum intergentil antar golongan, mm -hmm. hukum bilateral diatur, Al ala kopidaulah tuh islamnya itu diatur semuanya dalam Hukum Islam. Mm -hmm. Kalau gitu begitu komprehensifnya di dalam Islam ini yeah. ya, aturan tentang urusan uh, itu ya muamalah tersebut selama ya. Malah. Nah kalau kita kembali ke demokrasi tadi uh, Profesor katakan bahwa orang yang kita amanahkan tersebut memang dasarnya harus bisa bermusyawarah, Bersama. harus bisa menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat. Nah hmm. di sisi lain kita uh, hanya hmm. sebagian besar gitu ya mungkin pengalaman kita selama ini ketika dalam memilih itu orang yang akan kita pilih ini hanya cenderung untuk menarik kita Saat-saat masa kampanye saja ya, Tetapi setelah dia duduk mm -hmm. Dia pun lupa mungkin terhadap orang yang memilihnya mm -hmm. Sikap wakil rakyat kita Yang seperti ini itu Seperti apa menurut pandangan agama kita Nah ya. itu kan Percontohannya lima tahun Betul Jadi kan orang itu dipilih dua kali Lima tahun sekali ya Betul Nah, dalam lima tahun itu akan tercermin sikap karakternya. Kan ada anggota legislatif itu gak mau ketemu dengan konstituennya. <laughs> dia suka sembunyi, ya. Kalau dia udah duduk, uh -huh. nah biasanya kan dia baik. Betul. Dia berkunjung segala macam. Di awal-awal? Di awal-awal. Hmm. Nah, tapi ketika dia setelah duduk, dia itu sembunyi kalau ketemu nah, kalau dimintain semangat atau oh, <laughs> kalau ada cost politik yeah. anda duduk tu karena saya betul bahwa sebetulnya yang berkuasa itu rakyat yes. dia kan hanya jadi wakil rakyat mm -hmm. gitu ya nah ini maknanya jadi dia mewakili lembaga kerakyatan mm -hmm. jadi yang tinggi itu rakyat yang dihargai nah tapi ketika itu dia sudah duduk itu dia putus hubungannya hmm. Ini saya yang konyol hmm. Sehingga dia tidak lagi membawa aspirasi dari bawah yeah. Ini yang menjadi persoalan uh -huh. Oleh karena itulah agama berpendapat Kekuasaan yang diberikan kepada seseorang Ada saya lihat Nasihat lumul Sepuluh nasihat penguasa hmm, ini yang Supaya dia baik ya. <laughs> Apa saja itu yang, yang pertama uh -huh. Kekuasaan adalah anugerah Yang sangat penting uh -huh. Jadi kekuasaan itu anugerah artinya Dia harus amanah uh -huh. Amanah itu wajib ditunaikan uh -huh. Kalau tidak dia itu adalah hianat yeah. Begitu tingginya amanah ini Dalam agama dikatakan begini Abdus Sultan Ya man wahidan uh -huh. Ahabu ilallah min ibadati sabaina sana Keadilan seorang Sultan Pemimpin yeah. Pada satu hari Itu lebih baik daripada Ibadah seorang 70 tahun Subhanallah, subhanallah. Ya. Karena ini kan luar biasa pemimpin itu. Hmm. Dia bisa mensejahterakan rakyat. Tugasnya itu kan kalau dalam teori undang-undang welfare state. Welfare state ya. dia wajib mensejahterakan rakyat. Okay. Hmm. Kalau di dalam teori Islam disebut tasarruful imam ala ra'iyatihi manatundul maslahat. Hmm. Jadi seorang imam itu di tinjau legislatif hmm. dia mensejahterakan rakyat. Itu yang pertama, itu yang pertama. Dia apabila dia berkhianat Maka dia ada pada neraka yang paling dasar. Kalau dia tidak mengambil, jarang ingat itu. Itu persoalan Jarang ingat harus kita garis bawahi. Itu Itu yang pertama. Kedua adalah sebuah nubuatnya kedua. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan Bahwa seorang pemimpin itu harus terbuka pada masukan dan kritikan dari orang-orang yang berkompeten. Jadi jangan jangan gudeg <laughs> Apakah pemimpin legislatif, eksekutif, maupun yudikatif? Hmm. Kan biasanya kalau dia sudah duduk Lu tahu apa sih? Yeah. Gue aku yang jadi pejabat ini uh -huh. Ngapain lu ikut-ikutan? Sekarang stop Yang paling pandai adalah aku uh -huh. Dia tidak tahu bahwa Bangunan hukum negara itu dibangun dalam dua perspektif State law, hukum negara uh -huh. Itu dibangun oleh the people law Dan the professional law Hmm. oleh hukum para ahli kemudian dibangun juga oleh hukum rakyat yang demikian dengan debbie pelau debbie pelau hukum rakyat hukum rakyat itu uh -huh. baik berdua poin yang kedua dari 10 poin nampaknya sudah uh -huh. ada yang ingin bergabung kita terima dulu penelpon yang sudah tersambung silahkan assalamualaikum waalaikumsalam pak profesor ya dengan siapa dari mana dari haji yori di tebet pak haji yori dari tebet silahkan Ya jadi Pak Profesor menurut ulama di Medina yang saya pahami itu eh, demokrasi itu berbeda sekali dengan eh, eh, musyawarah. Demokrasi itu pendekatannya adalah mayoritas dan minoritas gitu. Kalau musyawarah itu mengakomodir semua pandangan minoritas sekalipun asal itu terbaik menurut kacamata syariat itu yang uh, akan diambil gitu. Nah dalam uh, prakteknya di Indonesia sekalipun. Uh, itu kayak pemilu gitu ya, pemilu ya. itu kan uh, dasarnya mayoritas atau minoritas gitu. Istilahnya mm -hmm. orang yang nggak ngerti pun ikut milih akhirnya yang dipilih itu yang ngasih kaos dan ngasih topi gitu, bukan mencari pemimpin utama inti intinya dalam pilkada Baik. atau dalam itu. Nah A itu menurut pernyataan profesor ini praktek-praktek pemilihan umum yang mengikutsertakan orang-orang yang nggak ngerti dalam isi daripada pemilihan itu sendiri bagaimana hukumnya pak? Uh, profesor terima kasih. Terima kasih Pak Haji Yori dari Tebet. Silakan kontakkan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Iya, ini Pak Haris Azhar dari Surabaya. Silakan, Pak Haris. Iya, ini kan ada yang mengatakan bahwa minta jabatan pemimpin tidak boleh. Betul. Tapi Nabi Yusuf kan minta kepada ya. dan terpaling jawab. Uh -huh. Nah, bagaimana kalau seorang dia ketika ya sanadiah alias mem Mem, apa, mendidik dirinya sendiri Untuk menjadi pemimpin Dan memang menjadi pemimpin Jadi mm -hmm. imam sholat, jadi imam ini yeah. Jadi pimpinan ini Kemudian dia berusaha akhirnya ingin menjadi pemimpin yeah. Ingin menjadi pecatat Untuk meningkatkan mutu dan kepandainya Tadi itu Apakah hidupnya juga terlarang Baik. Jadi sudah maafan dia Sudah mendidik dirinya mm -hmm. Karakter sebagai pemimpin Iya yeah untuk menjadi amalah yang lebih tinggi lagi Baik, itu saja Bapak ya Assalamualaikum Terima kasih Pak Haik Azhar dari Surabaya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dua pertanyaan sudah masuk ke yeah. sana kita nih Mbak Yang pertama Pak Haji Yori dari Tebet tadi Menurut uh, ulama Madinah kata beliau Yang namanya demokrasi mm. itu berbeda dengan syuruh yeah. Demokrasi itu adalah tentang mm. mayoritas dan minoritas Sedangkan syuruh adalah ketika kita bisa menyampaikan ide-ide kita mm -hmm. Pertanya beliau, apakah praktik pemilihan yang melibatkan orang-orang yang tidak faham akan menyayai pilih Itu merupakan sebuah demokrasi Ya ini kan pandangan Barat ya, mm -hmm. pandangan Barat. Jadi e, memang ada satu kajian yang mengatakan bahwa demokrasi itu bisa jalan mm -hmm. apabila pendidikannya itu sudah baik, mm -hmm. ekonominya sudah baik. Yeah. Tapi kalau perut orang masih keroncongan. Bagaimana membicara tentang demokrasi Sehingga hmm. rakyat bisa dibeli Membuang 100 ribu atau 50 ribu, ribu. Hmm. Nah sebetulnya Indonesia itu Punya sistem demokrasi tiga Yang luar biasa hmm. Demokrasi itu? tidak langsung hmm. Demokrasi perwakilan ya. Jadi orang-orang yang memilih itu haruslah orang-orang yang tahu Dulu kan begitu Ya. Seperti memilih Bupati, wali kota itu dipilih hmm. oleh lembaga legislatif. Kosnya yeah. itu lebih rendah menurut saya. Betul. Kemudian juga ada kesultanan yang paling luar biasa itu kesultanan Banten dan Cirebon. Hmm. Ya kesultanan-kesultanan yang ada di berbagai provinsi itu luar biasa sekali. Sebab saya lihat Banten itu adalah merupakan ketika kesultanan itu sebuah daerah negara yang sejahtera. Rakyatnya itu punya lima leit. Kalau Basoir makal lima apa itu lima lid? Ia ya punya ini punya padi itu cukup untuk lima musim. Oh. Begitu kayanya seorang rakyat. Uh -huh. Kapan dia itu miskinnya? Ketika dia sudah bergabung dengan Republik. Ketika uh -huh. dia demokrasi dengan Republik jadilah miskin. Yeah. Nah, itu penelitian ya uh -huh. mengatakan uh -huh. seperti itu. Jadi saya sependapat bahwa musya, jadi musyawarah itu atau demokrasi itu jangan sampai kaum mayoritas menindas minoritas. Uh -huh. Itu nggak benar. Ya. Jadi bagaimana kalau yang kalau orang banyaknya itu misalkan penjahat di satu kampung ya. Berarti kita akan mengangkat pemimpin yang jahat Begitu kan? Betul. Kalau demokrasi mayoritas Betul. Nah ini yang harus dipatak kembali uh -huh. Ini yang gak benar ya. Bahwa kita harus mengatakan bahwa demokrasi yes pemilihan uh -huh. Tapi kita harus pemilih yang benar yang, yang berkualitas ya. Yang sesuai dengan uh -huh. aspirasi nilai-nilai uh, basic kesejahteraan rakyat uh -huh. Ya saya, jadi saya melihat ada seorang yang dipilih dia tidak tahu apa-apa. Suatu kali dia pidato, mm -hmm. kerana dia kan lulusannya lulusan SD. Lulusan SD? Lulusan SD jadi bupati lah. Mm -hmm. Semanya barangkali beli. <laughs> Falsu ya. Kalau ya? nah, kemudian dia baca surat, baca pidato, mm. AWB dua katanya. Padahal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Amin dua katanya Amin dua Ini kan celaka Jadi kecelakaan dalam sejarah mm -hmm. Ini bukti ini nyata ya Ada yeah. buktinya yeah. Jadi saya kira memang kita kebablasan Jadi artinya Tidak tidak benar itu yang dikatakan demokrasi itu Yang banyak saja yang membenarkan yeah. Padahal dia tidak berkualitas Bagaimana orang yang tidak berkualitas bisa memimpin mm -hmm. Nah inilah saya kira harus dipandu Kaji, ya. Kegagalan partai politik menurut pendapat saya Adalah dia tidak melakukan political education hmm. Pendidikan politik Jadi pendidikan politik masih 5 tahun Betul Ketika dia itu menang dalam pemilu Maka dia bekerja selama 5 tahun mm -hmm. Itulah jalan political education ya. Tapi jangan sampai baru sekian hari 3 bulan lagi April Dia baik-baik ke rakyat Ini <laughs> <laughs> selama dalam sejarah Dia bagi beras Ya Sehingga itu tebar pesona mm. melalui Baligo. Yeah. Orang enggak dikenal masang Baligo di tiap kampung. Mm. Dia dari mana? Betul. Ah, itu jadi masalahan. Jelas demokrasi kita harus diluruskan ya. Baik. Mestilah melalui melalui media ini, melalui wahana ini, ya, wahana ini. kita bisa lebih yeah. akan hal itu ya. Kemudian Pak Hik Azhar tadi dari Surabaya mm. tentang beliau menggambarkan nadi ketika orang meminta jabatan itu kan yeah. tidak dibolehkan oleh ajaran agama kita. Mm. Namun di sisi lain nabi Yusuf pun minta jabatan Namun hmm. beliau dapat mempertanggungjawabkannya. Hmm. Nah, sementara di Sirain kata beliau tadi ada siswa-siswi kita Aliyah Sanawiyah gitu memang dari awal memang mereka sudah sudah ditanamkan hal-hal yang hmm. tentang keagamaan yang kuat sehingga pada akhirnya mereka pun punya kemampuan untuk bisa menjual diri mereka. Hmm. Nah, bagaimana hubungannya dengan uh, kedua hal tersebut? Ya, jadi kalau ada orang yang ingin mengambil jabatan itu tidak pas, ya. Dia premen gitu ya. Hmm. dia was tampil ke depan. Jadi kan ada dua pendapat ya. Dengan contoh Nabi Yusuf tadi Betul. Kita diberi contoh bahwa Di dalam sejarah memang Jabatan itu harus diambil Tidak boleh tidak diambil uh -huh. Apabila dia orang itu berhak, Punya hak hmm. dalam jabatannya okay. Nah sehingga misalkan uh, Anda moderator Mereka uh -huh. Di daerah misalkan ada pemilihan legislatif. Yeah. Ketika kita lihat calonnya ini preman. Ini mm -hmm. eh, bagaimana dimuatili rakyat. Maka orang yang berhak harus tampil ke depan. Mm -hmm. mengoperali meng kegiatan yeah. itu. Mm -hmm. Saya kira ada dua pendapat. Ada orang yang tidak boleh mengambil jabatan. Yeah. Kalau banyak orang-orang yang soli. Orang-orang di lingkungan kita. Ya kita tidak usah memamerkan mem diri. Mm -hmm. Tapi kalau ketika kita melihat. Itu banyak yang tidak soli. Apabila diserahkan jabatan kepada orang itu akan hancur uh -huh. kesejahteraan rakyat. Betul. Ambil itu. Hmm, Begitu. Sayang. Artinya boleh menawarkan diri. Boleh menawarkan, ya. Harus mengambil. Harus mengambil ya. Harus mengambil. Kekuasaan itu tidak ada yang diberikan dengan cuma-cuma. Harus diambil. Mm, Apakah uh, filosofi itulah yang menjadikan orang cenderung untuk nih, pilih saya nih, saya kasih sekian-sekian oh, sekian padahal tidak dia, dia, dia, dia, dia, dia kenal. Itu keliru ya? Ah, oh, keliru kan dalam agama dikatakan ar-rusi wal-murtasibin nar. Hmm. Sogok-penyogok itu ada di neraka. Hmm. Itu sangat apa? Sangat tinggi agama. Menekan itu? Ya. Uh, menyogok rakyat supaya memilih saya yeah. uh, Itu pun ada di neraka hmm. Rakyatnya ke neraka, pemimpinnya juga ke neraka Masya Allah Namun, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> baik Pak Haji Uri dan Pak Haik Hazar Bapak-bapak terjawab pertanyaannya Silakan, kita uh, terima kembali Pak Pemimpin oh, yang sudah tersambung Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, silakan, Bapak, dengan siapa dari mana? Dengan dadang Cianjur Pak dadang dari Cianjur, Silakan, Pak dadang ini Prof langsung saja mm -hmm. Yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu Demokrasi Demokrasinya atau gemusawarahannya mm -hmm. Kalau lihat sekarang kan ya Kayak bercampur aduknya itu Banyak sekali mm -hmm. Jadi antara yang hak dan batil Pemimpin yang jelas jahat Pemimpin yang jelas korup, yeah. Bercampur di Barengnya yeah. lagi kita bed dibanding dengan ulama Kayaknya dengan partai-partainya Islam gitu mm -hmm. Jadi ini bercampurnya Sudah kebangetan gitu ya yeah. Apakah memis harus memisahkan diri kalau muslim misalkan muslim yang bersih, lah membawa misi yang bersih? Uh -huh. Kalau demokrasi itu kan kayaknya aduh kesambaran uh -huh. banget, bagaimana saat ini? Baik, ya, baik kaledang. Assalamualaikum warahmatullah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ya. Silakan bah dengan siapa dari mana? Dari Bapak di Tanggul Pahad Buat di Bajan negara terang Terang ya Pak HTV silakan. Ya Selamat pagi Assalamualaikum ya. Mbak Kiai Waalaikumsalam Dan Ibu-Ibu yang ada di studio Selamat pagi uh, Ini masalah demokrasi Betul Pak HTV Demokrasi itu Merupakan satu Strategi negara untuk memakmurkan rakyat uh -huh. Bukan untuk memakmurkan yang berkuasa uh -huh. Tidakkan republik Itu merupakan suatu kekuasaan rakyat uh -huh. Apa-apapun harus kembali kepada rakyat uh -huh. Oleh karena apabila negara kita Rakyatnya masih keadaan tidak senang uh -huh. Tidak warung mangan uh -huh. Kata orang Jawa itu uh -huh. Itu berarti bukan negara demokrasi Baik. Uh -huh. Nah sekarang kebaliknya itu Yang berkuasa yang sudah apa kenyang dulu rakyatnya lapar ini bukan demokrasi ini baik jadi bagaimana waktu ini demokrasi untuk betul betul tunggu-tunggu demokrasi ini mm -hmm. nah itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak Hatiwi dari Serang terima kasih satu kesempatan mungkin bagi bapak ibu yang ingin bertanya adakah belum, belum oh baik ada di belakang mohon mikrofonnya disampaikan ke belakang ya tolong sebutkan namanya ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Lisa Lisnur Farida mm -hmm. Saya mau tanya Pak Ustadz Apakah demokrasi itu bisa ditonjolkan mm. dari wanita yeah. Dalam keluarga maupun dalam negara ataupun dalam segala hal Oke okay. Ya yeah. Itu saja bu. Ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara perempuan nih, Bunda. Ya, ya, ya. <laughs> yang pertama Pak Dadang dari Cianjur, kata beliau ya. uh, yang dilaksanakan Rasulullah itu demokrasinya kah atau musyawarahnya kah atau ya. mungkin uh, kombinasi di antara keduanya. Hmm. Nah di sisi lain kita banyak sekarang melihat ulama-ulama dengan partai-partai Islam yang sudah rasanya itu mencabur adukan kedua hal tersebut, gitu ya. Kata beliau apakah kita harus memisahkan diri di antara hmm. keduanya ini, silakan. Ya. Nah, ya. uh, musyawarahnya. Mm -hmm. Tapi musyawarah itu dalam bahasa modern adalah demokrasi. Mm. Jadi jadi ini saya kira ya yeah. yang tidak itu. Artinya bukan sesuatu yang terpisah antara demokrasi dan musyawarah ya. Oh, mm -hmm. bukan merupakan implementasi dari demokrasi musyawarah, musyawarah. benar. Oh, Oke. Okay. Mm -hmm. Itu kan ya. Yeah. Kemudian yang kedua, umat Islam itu tidak boleh golput. Tidak boleh golput Tidak boleh golput Dia harus terlibat dalam pemilihan umum ini hmm. Sebab kalau golput orang lain yang masuk Ya Nah oleh kena itulah maka rakyat itu harus pintar Nah sementara ada sisi lain seorang tokoh yang menganjurkan para pemilihan untuk golput saja gitu. Uh, Kita tidak ini ya Saya melihat ini kan tanggung jawab rakyat hmm. Kita harus uh, merebut kekuasaan Ya, bagaimana kita akan merebut kekuasaan soal tidak ada partai golput boleh dibolehkan? Hmm. Kalau kita baca di undang-undang dasar kan nggak ada. Ya. Itu hanya sikap politik sajalah. Hmm. Sikap politik lah. Lebih kepada cenderung pribadi, pribadi saja. Pribadi. Ketika orang tidak puas, uh -huh. ya ketika ini adalah merupakan sebuah sebuah hal yang tidak benar. Ya. Tapi ketika kita itu tidak memberi suara dan mengambil suara, berarti kita tidak terlibat pada kepemimpinan. Hmm. Sebab so, kepemimpinan adalah hal yang penting yeah. Di dalam ajaran agama. Contoh gini Ketika Nabi Muhammad SAW wapat yeah. Ketika beliau wapat yang paling pertama sekali diurus adalah pemimpinnya Sehingga istri beliau ada yang mengatakan Hei para sahabat Ini kan belum dikebumikan Kok bicara siapa calon pengganti rosu hmm. yeah. Bagaimana jawaban para sahabat bahawa pemimpin adalah sangat penting. Uh -huh. Kepemimpinan itu adalah hal yang pertama. Sama dengan solat. Yeah. Ya, jadi kepemimpinan itu adalah pardu, pardun ala nasi imam menyun sobu. Uh -huh. Wajib bagi umat Islam itu menegakkan kepemimpinan. Uh -huh. Jadi sama dengan solat hukumnya. Baik. Oleh kerana itu sama dengan solat, sama dengan ibadah itu. Maka pergerakan kepemimpin pemimpin ditegakkan. Hmm. Bagaimana kita akan memperoleh kepemimpinan apabila memang kita tidak terlibat. Yeah. Dan ini kan syaratnya rakyat terdidik. Hmm. Umat Islam Mister Didi yeah. Saya harus memilih pemimpin yang jujur mm -hmm. Yang amanah, yang benar Itu. Tapi terkadang kita juga tidak paham nih Yang kita hmm. pilih ini apakah nanti akan berlaku jujur atau tidak gitu hmm. nantinya Nah di mana sisi tanggung jawab kita nantinya ketika kita sudah menentukan salah satu pilihan kita tersebut Nah inilah yang kita sebut desentralisasi kan hmm. Artinya kita sudah tidak sentralisasi yeah. Jadi banyak tokoh-tokoh Jakarta datang memasang gambar di daerah Betul Karena gak dikenal, ya kena. jangan dipilih hmm. Kan kita watch wrong Siapa ini, kan ya. ini tidak kenal kita hmm. Ya nampang aja Kena kecantikannya <laughs> <laughs> Nampang kena kegagahan Emang pemilih itu cukup cantik dan gagah ya. Keliru uh -huh. Keliru sekali rakyat kalau memilih Dengan dengan kecantikan dan kegagahan uh -huh. Tapi dia harus menghafal ya. Bagaimana dia kehidupan sehari-harinya Hmm. Apa di lingkungannya, bagaimana memperhatikannya ya. Begitu Jadi rakyat yang silo Oh ini gagal nih, uh -huh. kita pilih Oh ini pangkatnya jenderal nih dulu ya nah, dulu jenderal sekarang kan nggak lagi. <laughs> <laughs> Baik kemudian Pak Hati Bidar secara ya, ya, ya. kata beliau uh, demokrasi itulah merupakan sebuah strategi untuk bisa memakmurkan rakyatnya hmm. bukan uh, memakmurkan orang yang berkuasa saat itu. Ya. Nah sementara kalau kita lihat di tataran kita sekarang kelihatannya masih yang makmur itu orang-orang yang berkuasa saja sementara nah. Rakyatnya masih belum makmur. Nah bagaimana ya, itu hal ini? Saya kira betul uh -huh. bahwa demokrasi Demokrasi itu tujuannya mensejahterakan rakyat ya. Kalau dengan demokrasi itu rakyat tidak sejahtera hmm. What's wrong? Itu ada yang salah hmm. Salah sistem, salah pemimpinnya ya. ya Salah pemimpinnya ketika dia terpilih sebagai pejabat eksekutif maupun legislatif, legislatif. Uh -huh. nah, Dia sudah lupa kepada rakyatnya uh -huh. Biar saja deh, ini kan urusan gua ke depan uh -huh. Jangan ikut-ikut datang ke rumah dihadapi dengan anjing gitu. <SETING> <SILIALgrahan> Ini, <g> <sulis ABS> Ini gimana ya? ya. Move, kalau kalau dia habis jabatan setelah 5 tahun baru naik lagi ke rakyat bagian beras. Mm -hmm. Ini rakyat gampang tertipu. Saya lihat bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat baik. Dia sangat banyak melupakan kesalahan pemimpin <laughs> baiknya karena melupakan baik ya. melupakan juga pemimpinnya kesalahannya itu dilupakan cepat sekali lupa hmm. kalau dia dijahatin lagi ya sementara tapi lupa lagi cepat ini hmm. ya jadi masalah jadi bangsa ini bangsa yang sangat baik menurut saya baik. tapi kebaikannya disalah tafsirkan oleh para pemimpinnya hmm. Iya. Kemudian terakhir uh, suara perempuan Ibu Lisan listener Farida tadi apakah memang uh, demokrasi itu bisa memunculkan suara-suara tertentu untuk menjadi pemimpin baik dalam uh, lingkungan rumah tangga maupun di dalam tataran yang lebih luas misalkan sebuah pemerintahan atau lainnya sebagainya. Oh iya, saya kira yang namanya demokrasi itu kan hak warga negara. Mm -hmm. Kalau saya tanya ibu-ibunya warga negara bukan, mm -hmm. itu kan warga negara. Yeah. dia punya hak. Tapi di rumah tangga ini jangan jadi pemimpin. Yang namanya pemimpinnya suami. Hmm. Jadi salah mengartikan gender atau mengartikan disk apa namanya uh, uh, emansipasi, emansipasi Emansip hmm. hak sewa laki-laki dan perempuan. Hmm. Sehebat apapun wanita, apakah dia itu jenderal pangkatnya, hmm. ataukah dia itu pengusaha yang sukses, apakah dia legislator anggota DPR, yeah. ataukah dia hakim. Ketika dia berada di rumah tangga Dia selalu di bawah Suaminya, siapa pun status suaminya, Apapun pun status suaminya, ya, ya malam sekali-sekali di atas bolehlah, tapi kan kesepakatan, <laughs> kan begitu ya, soal itu kan ya, ya. saya kira begitu. Uh -huh. Jadi kalau minta di atas sekali-sekali lah, jangan uh -huh. terlalu sering. <laughs> tapi yang berkuasa, ya, saat itu ada suami. Suami, itu untuk di lingkungan rumah tangga. Di lingkungan rumah tangga. Sementara di tataran yang lain, di, dalam nah, di tataran yang, yang lain, lain, kita kan punya undang-undang perempuan itu harus 30%. Ya calon legislatif itu 30% uhum. Sebetulnya menurut pendapat saya dengan diberinya 30% itu wanita itu harus merasa terlecehkan. Harusnya? Harusnya dia itu mengambil porsi 100% persen. Hmm. Tapi dengan kualifikasi. Hmm. Oke. Okay. Bahwa saya ada dengan catatannya. Ada dengan catatan. Oke. Okay. Jadi pemilihan naik ke atas itu kan begitu? Ya. Yeah. Saya merebut kekuasaan. Saya katakan tadi kekuasaan itu tidak diberikan cuma-cuma. Wanita kalau mau ngambil dipersilahkan oleh undang-undang, tapi dengan catatan dia harus punya ilmu, ya, harus, harus ya. kualifikasinya. Baik, <laughs> ya, Pak Dadang, Pak Tivi dan Bu Lisa mau mudah dengan terjawab pertanyaannya. Pak Profesor, kita harus jeda sesaat dulu. Okay. Dan Bu Lisa dimanapun anda berada, oh, <laughs> kita mau komunik tapi ada telepon yang masuk. Nekira katanya. Baik, namun tetap kita harus komunik dulu. Nanti telepon ya, kita akan terima. Kebersamaan kita. Sampai pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat nanti. Tetaplah terus bersama kami, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Bungsa, terima kasih. Anda masih bersama Hikmah Fagit, Televisi Republik Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan ber, berbincang tentang demokrasi dalam pandangan Islam bersama Bapak Profesor Dr Hj Dds Matullah, S.H., M.A. Dan kami sampaikan salam bagi anda yang baru bergabung bersama kami. Anda bisa berhubungan dengan kami di 5743476 dan 0215743478. Baik, silakan. Sudah ada penerimaan yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Ibu Dengan siapa dari mana? Uh, Dataran da'at mini di Klender Ya Ibu Asin dari Klender silakan. Iya yeah. Waktu perkuliahan di IKIP Jakarta Masih anggur-anggur bagi saya Waktu yeah. itu saya uh, Jurusan Kimia Dapat uh, perkuliahan Politik Pendidikan Indonesia Iya yeah. Dari Profesor Dalyan Nur uh -huh. uh, Waktu itu Beliau punya asisten Saya menerangkan tentang demokrasi Iya yeah. Demokrasi itu diartikan Sebagai Demokratos Iya yeah. Apa itu Bu? Tangan rakyat. Mm -hmm. Katanya temas dan kadas gitu. Yeah. Tapi dia sendiri akhirnya uh, saya waktu itu rajin baca buku Profesor Deliar. Mm -hmm. uh, jadi saya ngerti benar. Tapi akhirnya dasarnya marah karena saya saya dianggapnya terlalu demokrasi sehingga mm -hmm. di saya jadi direktur <laughs> itu selalu ya. Iya. Ah pertanyaannya uh, Bu. Padahal saya uh, mempelajari juga buku-buku dari uh, a yeah. khalifah Baik Bagaimana khalifah Kalipahiripah Islam setelah Nabi ah, melaksanakan demokrasi di lapangan. Baik bu. Ah, saya setuju, tapi sekarang saya bingung dengan nama demokrasi yang terjadi di Arab gitu. Jadi demokrasi ini tidak mempersatukan Arab. Baik. Dikerjakan oleh Israel. Baik ibu. Bagaimana nah seperti ini kok bisa terjadi? Oke. Okay. Saya, saya ingin nangis dengan peristiwa gajah itu. Baik bos kami, kami sudah menangkap maksud pertanyaan ibu. ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Asni dari Kelendet Silakan. penelpon berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Pak Anso dari Ciputat Pak Anso dari Ciputat, silahkan Begini, tadi Pak Dokter mengasakan Kelaman Demokasi itu misalnya Yang pemiliknya 10 6 maling gitu kan Jadi kan saya memimpin maling gitu ya Hehehe jadi ya, tadi begini Islam kan banyak nih yang partai politik ya. Mm -hmm. Maklumatnya apa kan maklumatnya untuk kesejahteraan rakyat gitu bukan Betul. kekuasaannya kan Pak Ustaz ya. Betul. Kekuasaannya kan itu alat ya? ya. Jadi bagaimana nih gitu. Karena orang terjebak di kekuasaannya gitu. Dan ya. maklumatnya misalnya sebagai wakil Allah gitu kan. Ya. Nah itu bagaimana Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ansor dari Cibutah terima kasih. Satu kesempatan lagi mungkin yang ingin bertanya silahkan. Paket, oke. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin lillah. Pakar. Ya, silakan. Biduan saya dari Al-Ma'had Tinggi Ilmu Al-Quran. Mhm. Uh -huh. ya? ya, Saya sering melihat uh, dalam satu kepemimpinan untuk uh -huh. pimpinan iman salat ini. Mhm. Uh -huh. Kebetulan saya banyak imam di beberapa tempat di Jakarta ini dan kebetulan banyak juga sebagai imam tetap di satu uh, tempat. Ya. Ternyata uh, satu kali saya bagi tugas utama Imam Kita ada Khotib yang sering datang ke sana uh -huh. uh, Kebetulan dia dikenal Sama pengurus uh, Apa namanya uh, Di instansi itu uh -huh. Kemudian si Khotib ini uh, Jadi imam yeah. Menggantikan saya Kebetulan dia bacaannya Menurut saya uh -huh. uh, bahwa dia tidak Tidak pasti Pak Mohon maaf waktu kita singkat Kira-kira pertanyaannya uh, Apakah boleh atau bisa ya. Sebagai seorang makmum Apabila uh -huh. mendengar seorang imam uh -huh. Di dalam bacaan yang tidak benar ya. Kemudian dia maju Menggantikan Si Imam tadi. Okey. Iya. Kesalahnya hanya kurang pasti saja membaca ya. Uh, justru. Uh, Karena melakukan kesalahan. Iya. Kesalahan. Okay. contoh. Faizah, Farokh, Taufan, Sob, Wa'ilah, Robiqa, Farqob. Jadi kaknya diperpanjangkan. Baik. Ya. Okey. Ya. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Saya berterima Ada tiga pertanyaan nih Pak Profesor. Pertama Bu Asni dari Kalender tadi. Ya. Kata beliau tentang sewaktu perkuliahan diikat dengan Pak Profesor Almarhum ya Delian Nur beberapa tahun yang lalu tentang demokrasi itu seolah berbeda dengan pandangan ee uh, UAS ini sehingga belum mendapatkan nilai yang rendah katanya gitu. Nah, sementara di sisi lain inti dari pertanyaan beliau adalah tentang kehalifan Islam yang sekarang terjadi misalnya demokrasi di Arab sana kok kenapa sampai membiarkan saudaranya dijajah oleh negara yang lain? Kita tidak bersatu untuk bisa membela nya gitu ya. Mohon bisa berkomentar tentang persoalan baik, ini. Iya, saya kira pertanyaan yang luar biasa ini. Mm -hmm. Quran sudah mengingatkan kepada kita Duribat alaihi dillatu aina masukipu illa bihabliminallah wa habliminanas. Akan ditimpakan kehancuran kepada sebuah bangsa dan masyarakat. Apabila bangsa dan masyarakat itu tidak mampu melakukan dua interaksi positif. Apa saja itu? Satu, dia membangun hubungan dengan Allah. Hmm. Dengan ibadah yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, habliminanas. Dia melakukan silaturahmi, yaitu. Persatuan. Wa atasimu bihabillahi jamia walataparroku. Jadi salah satu ajaran Islam, ajaran agama mengatakan persatuan itu wajib. Nah, kenapa sekarang Palestin itu diinjak-injak oleh Israel? Uh -huh. Sebab Arab itu tidak bersatu. Uh -huh. Oleh karena itu, maka dalam Quran menyebut Al-Arab asadukupernuani pakol. Kenapa Quran itu diturunkan di Arab tidak di Indonesia misalnya? Uh -huh. Kalau Quran itu turun di Indonesia tidak luar biasa. Semua orang Indonesia itu baik-baik <laughs> Jadi selama 23 tahun uh -huh. Itu Nabi 13 tahun di Madinah itu telah uh -huh. membangun Sebuah masyarakat Percontohan yang luar biasa Itu masyarakat uh, Yang disebut masyarakat terpilih uh -huh. Yaitu income per kapitanya Di atas bangsa barat dan Eropa oh, Allah ya. Hukumnya, hukum dunia uh -huh. Jadi sebetulnya Indonesia kalau ingin damai dan aman harus mencontoh hukum kepada ketika Nabi meletakkan hukum di Madinah. Bagaimana? Coba tidak ada satu undang-undang yang mengatakan begini. Ummah halakanan karena ko blakum yuki mulahada alawati. Wajah trukuna syarip. Laupati mata binti Muhammad syarokot. La koto Hancurnya bangsa dan umat pada suatu masa apabila hukum itu hanya berlaku bagi rakyat jelata, hmm. tidak pernah berlaku bagi orang yang pangkatnya tinggi hmm. atau orang kaya ya. kalau orang yang curi ayam atau curi motor ojek, hmm. itu cepat keputusan hukumnya hmm. kalau orang yang miliaran rupiah, soalnya BLBI hmm. sampai sekarang kan belum selesai persoalan kalau kejaksaan ditarik ngeberes itu KPK gak selesai, nah ini saya kira hancurnya bangsa, kemudian Nabi mengatakan, apabila anakku Siti Patiman Melakukan korupsi Aku yang duluan menghukumnya so, Ini kan luar biasa ya. Saya kira ini yang disebut dengan dalam teori ilmu hukum uh -huh. Adalah uh, hukum menjadi panglima ya. Equality before the law uh -huh. Semua orang di hadapan sama. hukum harus sama uh -huh. ya? Ya. Supreme suprema law Hukum harus diangkat sebagai yang paling tinggi uh -huh. Akhir kata kalau kita bicara undang-undang dasar 45 uh -huh. Yang menjadi presiden itu hukum Bukan Pak SBY dia itu kan pelaksana hukum, betul? Bagi itu, gitu ya. Yeah. Jadi ketakutan itu terus total kepada hukum baik. Kemudian Pak Ansor tadi dari ciputan hmm. uh, beliau uh, menyampaikan tadi semacam frustrasi yang Pak ingin sampaikan tentang pemilih. misalkan ketika ada kita memilih 10 orang, 6 orang pemilihnya maling, berarti yeah. yang kita pilih juga asumsinya adalah maling juga yeah. gitu. Itu bahasa beliau tadi. Yeah. Nah, sedangkan di sisi lain kita beliau kita tahu bahwa tujuan uh, untuk uh, demokrasi atau mensejahterakan rakyat seperti yang kita uh, bahas tadi gitu ya. Yeah. Nah, sementara banyak orang yang terjebak di dalamnya, terjebak dalam artian ketika demokrasi tersebut bisa dibeli seperti yang ya, ya. yang tadi itu. Nah, bagaimana tentang persoalan ini? Ini akan berproses uh -huh. dengan proses waktu. Ya. Artinya rakyat itu kan akan makin maju pendidikannya. Insyaallah akan ya. pandai. Uh -huh. Saya kira beberapa tahun lagi 10 atau 5 atau 15 tahun lagi tentu rakyat akan sangat pandai. Siapa yang harus saya pilih? Ya. Saya tidak akan memilih yang tebar pesona uh -huh. Artinya yang hanya baligo saja yeah. Tapi praktek yang belah saya tidak ada betul. Nah itu akan jadi masalah besar uh -huh. Jadi saya kira saya sangat sependapat yeah. bahwa kepemimpinan itu terdekatkan di dalam uh, empat orientasi uh -huh. Sidik pertama dia benar yeah. Amanah, tabling Kemudian uh, harus pintar, patona Ya yeah ya. Jadi bukan Siti Fatona nih. <laughs> <laughs> harus supaya pandai. Ya. ya. Jadi wanita itu harus pandai mm -hmm. ketika dipilih. Ya. Jadi kaum laki-laki welcome kepada kaum ibu-ibu Apabila dia sudah memenuhi standar Baik. untuk maju ke depan. Kita tinggal kurang lebih 3 menit lagi. <coughs> uh, pertanyaan terakhir dari Syaikh Aminullah tadi. Dari uh, kata beliau, uh, uh, uh, bolehkah kita sebagai makmum hmm. uh, merebut atau bahasa lain adalah menjadi hmm. pemimpin ketika pemimpin itu melakukan sebuah kesalahan oh, iya. dalam konteks tadi uh, seorang imam di dalam salat berjamaah bacaannya keliru. Iya iya. Nah, iya. Bolehkah uh, kita? Ini Aminullah ini al-hapit. Oh sebelum itu hapa tiga juz. Mm. Hmm. Jadi lulusan perguruan tinggi Al-Quran Baik Perguruan tinggi saya ya. Saya kira wajib hukumnya Jadi kalau kita melihat kepemimpinan yang keliru tidak boleh dibiarkan mm -hmm. Ada satu hadis mengatakan begini ya. Ida doharul bidah pasakatal alim Palaknatullahi alaihim. Mm -hmm. Apabila kita melihat satu bidah mm -hmm. Kesalahan ya. Baik kesalahan politik, ekonomi, sosial, budaya dan culture. Ya Kemudian para ahli ilmu itu diam saja. Hmm. Laknatullah alaihim, laknat Allah akan turun kepada nah, mereka ya. Nah, rakyat tuh kalau terlalu baik, laknat Allah nanti turun, longsor misalkan, uh -huh. bencana. Jadi kalau melihat pemimpin yang salah itu diganti. Hmm. Tapi ada proses. Walaupun ya? ada mekanismenya gitu ya jadi Kita ganti dengan mekanisme Jadi tidak boleh Ujuk-ujuk Ujuk-ujuk yeah. ujuk, <laughs> Ini kan rusak ya Ya yeah, ya yeah. yeah. Baik <laughs> Pak Aminullah Pak Ansor Dan uh, tadi uh, Apa namanya Bu uh, Asni ya Mudah-mudahan terjawab pertanyaan Oh iya Kita sudah berada di penghujung acara Pak Kiai uh, hmm. Alangkah baiknya Jika kita <coughs> mungkin dipimpin sebuah doa Untuk kebaikan kita semua terlebih Untuk saudara kita yang saat ini Sedang memperjuangkan hak-haknya Di uh, negara yang lain Silakan tadi. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغنني بالهم وسعني بالحلم واكرمني بالتقى واغفرني بالعافية اللهم طهر لساني من الكذب وقلبي من النفاق وعلمي وأعمالي من الرياء وبصري من اللحيانة إنك ترى مخا ونطيون ما في turunkanlah pertolongan kepada saudara-saudara umat Islam yang ada di Palestine. Mereka sedang terjajah. Mereka teraniaya. Mereka dihancurkan dalam kehidupannya. Mereka dalam ekonomi, dalam sosial politiknya. Ya Allah, mata Nasrullah, Allah inna Nasrullahi Korib. Turunkanlah Para malaikat supaya membebaskan mereka daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Ya Allah damaikanlah negara kami. Ya Allah berikanlah hidayah pada para pemimpin kami. Mudah-mudahan para pemimpin kami diberikan hidayah. Sehingga mereka bisa mengamurkan bayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya dimanapun anda berada dengan diakhiri doa tadi maka pertemuan lah pada kesempatan kali ini namun ada beberapa hal yang mungkin menjadi uh, apa namanya uh, beberapa catatan kita yang pertama nasihat penguasa yang tadinya 10 baru 2 ya, hari baru 2 hal yang bisa kita, kita jawab yaitu tentang kekuasaan adalah di uh, sebagai anugerah Allah yang harus kita jaga amanah tersebut kemudian terbuka uh, masukan dari siapa manapun sebagai seorang ya. pemimpin ya Pak Profesor Dr. Haji Dedi Ismatullah terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini dan bapak, -Bapak Ibu Ibu Dari Yayasan Anak Kursi Hebat Alam juga terima kasih sudah berkenan hadir pagi ini mudah-mudahan yang kita bincangkan semua bermanfaat bagi kita semua dan boleh sahaja dimanapun anda berada ketika. Kita akan menghadapi masa demokrasi ini, yang paling penting adalah kenali dulu siapa yang akan menjadi wakil kita. Pelajari kalau bisa, mungkin tingkah dan lakunya, tentu kita harus mencoblos. Jangan sampai golput, karena mencoblos merupakan sebuah amanah yang diberikan kepada kita untuk menjadikan negara kita ini lebih baik. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan wacana baru, memberikan pandangan baru bagi kita semua, dan mudah-mudahan tentu bermanfaat bagi kita semua. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Rahma Jasmuri untuk diri dari hadapan Anda. Bila Taufiq wa Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi. Oracato oh. I don't ask I don't